Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina Mawlana Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah Qalal msanifu rahmallahu anafanabihi fiddan amin Bismillahirrahmanirrahim Wasadi suha tartibun Kama dhukira min tadimi waslil wajhi fal yadaini farraksi farrijlaini lil itibaih Walau in gamasamuh di sana, walau fima in galilen biniyati mu tabaratin mimma mara ajzaahu anilwudui. Walau lam yang kutfil in himasi zamanan yumpun fi attar tibu. Naam lauhihta salah biniyatihi, fusharat fi attar tibu hakikatan. Walayadzuru nisanu lumatin awluma in fi gairi alzaiil wudui. Belaukan alama ada alzaihi maniun kasham in lam yadzura. كما استظهره شيخنا ولو احدث واجنب اجزاه الغسل انما بنيته ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به نويت تعلم التعليم الافاده والاستفاده والنفع في باب محمد صلى الله عليه وسلم وسادسها dan yang keenam daripada Furulul Wulu Itu Tartibun Tartib Kamadu Kiros bagaimana telah disebutkan Min tagdimi ghazlil wajhi Daripada mendahulukan membasuh wajah Faliadaini kemudian teruskan membasuh kedua tangan Farroksi kemudian mengusap kepala farrijlaini kemudian membasuh kedua kaki lil ittiba karena mengikuti nabi dikatakan tartib itu tidak mendahulukan satu anggota alla yugaddima udwan ala udwin yaitu tidak mendahulukan satu anggota daripada anggota yang lain dikatakan tartib tartib di sini adalah satu rukun daripada wudu furud daripada wudu Dalilnya juga karena ayat di situ faksilu wujuh hakum wa idiyakum ilal marafiki famsahu biruusikum wa arjulakum ilal kaaben. Di situ tertib karena mengambil daripada dalil uh, hadis Nabi saw. Itu ketika Nabi ditanya kita memulai dari mana, wahai Nabi, ketika kita sa'i? Apa kita mulai dari sofa atau kita dari marwah? Kata Nabi, Ibda'u bima Allah bih Mulailah dengan yang Allah memulai dengannya Itu di situ ayatnya Al-Quran apa? Inna sofa wal marwata Sungguhnya sofa dan marwah Berarti di situ dari dimulai dari sofa baru marwah Nah, di situ diambil dalil juga ketika wuduk memulai daripada Allah yang memulai dalam Al Quran, itu dikatakan fasi lubujuhakum, bermakna dimulai dari wajah. Famsahub wakfasi lubujuhakum, wa idiyakum ilal marafiki. Kemudian basuh kedua tangan. Famsahub biruusikum, kemudian mengusap kedua, mengusap kepala. Waharju lakukan ilal kapein kemudian teruskan dengan membasuh kedua kaki. Itu dalilnya. Loh itu kan khusus di sofa, tidak. Karena dalil dari situ uh, tidak dihususkan sebabnya, cuma karena umum lafadznya. Karena umum lafadznya, karena itu diambil dalilnya. Katanya. Wal Ibrah kalau ada dalil itu Wal Ibrah bi umumil lafad lebih khusus sebab Ibrah yang dianggap di sini abah umumnya lafad lafad di situ ibdau bima bade Allah bi segalanya yang Allah memulai di situ ente mulai nak bukan di khususkan karena sebab turunnya itu hadis Nabi tidak di khususkan kemudian juga bisa diambil dalil juga dari ayat tersebut Ayat tersebut mengatakan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki Famsahu biru'usikum ru'usikum wa arjulakum. Nah ini seharusnya orang Arab itu kalau mengatakan sesuatu biasanya kalau mutajanisen tidak dipisah. Di situ faksilu wujuhakum wasal membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiki kemudian membasuh kedua tangan. Kemudian dibihas dengan masah Kemudian kembali lagi, wa wa'arjulakum, yaitu membasuh. Nah, di sini, pasti orang Arab kalau memisah antara muda janisen, itu lihikmah. Nah, hikmahnya apa di sini? Hikmahnya pujubut tertib. Yaitu kewajiban tertib dalam mudu. Wasadiswa tertibun, yaitu tertib, sebagaimana telah disebutkan. Lil itiba karena mengikuti Nabi. Sekarang tartib itu sebetulnya dibagi dua Ada tartib hagigi, ada tartib suri atau maknawi Tartib hagigi ya seperti tadi itu Membasuh wajah dulu, kemudian basuh kedua tangan Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki Itu hagigi Kadang-kadang ada tartib walaupun sebetulnya tidak ada tartib cuman sudah maknawi di situ dikatakan tertib seperti ini contohnya walawin ghamasa muhditun seandainya menyelam orang yang berhadas hadas kecil Walau fima'in golilin walaupun di dalam air yang sedikit bi niyatin mu'tabaratin dengan niat yang mu'tabarah yang dianggap mimamah daripada yang telah berlalu itu apa niat-niat yang sudah dibahas pertama kali furudul wudu yaitu niat Nawaitul wudhu'a, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Nawaitu tahara lisalah. Adzaahu maka mencukupinya itu niat, adzaahu maka mencukupinya itu uh, mandi ya anil wudu' daripada um, ya inrimas ya mencukupi itu inrimas anil wudu' daripada wudu' Walaupun tidak ada tartib di situ. Walau lam yamkus ini gaya Raddan lirafi'i Walau lam yamkus Walaupun dia tidak diam Fil-in di dalam menyelam Zamanan satu waktu Yumkinu yang memungkinkan Fihi di dalam itu zaman at tartib tertib. Lalu sini Kalau seandainya ada orang Menyelam di air sedikit Menyelam orang yang hadas Orang yang tidak mempunyai wudhu Masuk ke dalam air yang kurang dari dua gula, kemudian setelah dia sempurna masuk semuanya dan niat di dalamnya. Syarat niatnya itu setelah semuanya kabda kamil inrimas itu syarat. Nah, sebutkan di tarsi. Biniatin muktabaroh aibadatama mil inrimas filma il ghalir. Jadi setelah sempurna menyelam semuanya anggota badan semuanya. Kemudian dia niat nawaitul wudu'a. Walaupun dia nyelamnya itu sebentar, diamnya itu sebentar tidak memungkinkan di situ ada tertib. Tetap dikatakan terangkat hadas kecilnya. Ini di ghayah tadi itu walau lam yamkus itu raddan li imami rafi'im. Karena Imam Rafi'i mensyaratkan harus ada mukus, harus ada diem yang memungkinkan di dalamnya tartip. Jadi kalau diem ukuran berapa detik gitu, atau berapa menit baru ke keluar dia, itu dikatakan cukup. Kenapa? Karena kata Imam Rafi'i harus ada tartip menyelamnya dia itu wajah dulu, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Harus ada perkiraan waktu seperti itu Kalau Imam Nawawi tidak harus Menyelam sempurna Nawaitul Wudu'ah Ngetas lagi sudah terangkat daripada anggota wudu'nya Kalau dia belum sempurna menyelam niat dulu Tidak terangkat uh, apa wudu'nya cuman yang terangkat wajahnya saja Jadi ketika dia masuk Nawaitul Wudu'ah belum kan wuduknya ketika dia masukkan wajah baru di situ terangkat wajahnya saja ada pun anggota yang lain tidak akan terangkat kenapa karena dia menyelam sebelum sempurna niat dulu ini tidak sah kemudian naam laihtasala ya katanya laihtasala seandainya dia mandi biniyatihi dengan niat wudu, Biniyati muqtabaroh Fayus syaratu, maka disyaratkan Fihi di dalam eh, Apa ini Fayus syaratu, maka disyaratkan Fayus syaratu, maka disyaratkan Fihi di dalam itu mandi At tertibu hagi gotan Tertib secara hagi goh lain maksudnya di sini dikasih Fatul Muin menerangkan lain antara menyelam dengan mandi biasa. Kalau kita mandi biasa mandi mandi di situ berarti bukan menyelam. Kalau mandi biasa ya berarti harus ada tertib. Ndak cukup nawaitul wudu'a cuman dia ndak ada tertib hagitotan. Ndak cukup. Berarti di situ harus ada tertib hagi gotan Tertib hagi gotan itu maksudnya apa? Ya ketika mandi Basuhan pertama ya untuk wajah diniatkan wajah. Basuhan kedua Kedua tangan Basuhan kepala Kemudian kaki Harus ada tertib seperti Wuduk biasanya Lo itu kan mandi sama menyelam Hampir sama Ya enggak sama Kalau menyelam berarti semua anggota masuk ke dalam air Kalau ini mandi ya berarti berurutan Lain halnya kalau seandainya Mandi ini mandi, cuman mandi lausubba ala ra'sihi ma'un duf'atan wahidatan. Seandainya dia berdiri kemudian dituangkan di atasnya dia air banyak. Saktrem jalannya dituangkan di atasnya biyor. Pas masuk airnya di situ niat, nawaitul wudhu'. Terangkat. Ini dianggap seperti mengapa menyelam? dianggap seperti menyelam. cuman syaratnya harus lau subadufatan wahidatan. kalau seandainya cuman mandi seperti kita mandi biasa, itu tidak bisa. harus ada tertib secara haki kohat. walayaduru, walayaduru dan tidak bahaya. nisya nulum atin aulumak Fi غير اعضاء الوضوء. Bal, لو كانا ألا ada اعضاء أو ada اعضاءه, ماني انكشام إن لم يضر كمستهزروه شيء هنا. Dan juga katanya di sini tidak bahaya ketika dia menyelam atau ketika dia mandi. Ya, ketika dia menyelam atau ketika dia mandi, di situ ada lumah lumah itu anggota yang tidak terbasuh. Au lumah atau bahkan anggota yang tidak terbasuh itu banyak. Cuman anggota yang tidak terbasuh tadi lumah itu fi ghairi a'dha'il wudu, di selain anggota wudu. Ketika dia menyelam keluar dari menyelamnya setelah niat, dia angkat anggota badannya ternyata di situ di di apa ini masalah di lengan bagian atasnya ada yang tidak terkena air, ada yang di seandainya atau ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit atau di badannya di perutnya ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Ini apa? Apa dikatakan membahayakan? Maksudnya dikatakan tidak mengatakan wuduhnya sah? Tidak, tetap dikatakan sah. Kenapa? Bukan fiqahiril, eh, bukan fi al-dzohir wudhu karena bukan di anggota wudu di situ. Wala yadrun nisyanolum atin tidak bahaya, maksudnya pasah tetap wudunya nisyanolum atin lupanya dia anggota yang tidak terbasuh aulum aulumain atau bahkan lebih dari satu fi ghairi a'dha'il di selain anggota-anggota wudu. Bal bahkan laukana alama ada a'dha'u humaniun kasyam in lam Bahkan seandainya di anggota yang tidak wajib dibasuh ketika wuduk, di perutnya ada uh, apa manik, ada pencegah masuknya air ke dalam kulit. Seperti apa? Kasyam'in, seperti kemarin lilin atau hindiplas, atau perban masalahnya. Lam yadurrah, tidak membahayakan. Kamas sadharahu, Syekhuna sebagaimana telah menjelaskannya, Syekhuna guru kita Ibn Hajar. Nah, ini berarti sah, tetap dikatakan sah. Walau ahdasa Masalah lain Kemak, Tadi kan dikatakan Orang wudhu itu harus ada tertib ya Harus ada tertib haggigi Harus ada tertib haggigi Selain masalah Menyelam Dan selain masalah yang kedua yang akan kita bahas Yaitu kalau dia Mempunyai hadas akbar Kalau dia mempunyai hadas Akbar dia Punya hadas Kecil Kemudian dia juga punya hadas akbar junub masalah. Berarti dia wajib mandi, juga wajib butuh Nah sini tidak wajib tertib juga ketika dia mandi besar Kenapa? Karena hadas kecil itu ketika dia wajib mandi Berarti hadas kecil itu masuk nyusup kepada hadas besar, mandi besar Jadi seperti sholat tahiyatul masjid itu loh kalau kita masuk masjid di situ sudah sholat fardu Ya kita langsung sholat fardu Tidak usah sholat tahiyatul masjid Kenapa? Sholat tahiyatul masjid sudah Indaraja visolatil fard Masuk kepada nyusup kepada sholat wajib Atau bahkan sholat sunnah yang lainnya Kalau seperti itu Kita sholat tahiyatul masjid dibarengkan dengan Sholat goblayatad luhur Masuk juga Nah ini juga sama Ketika kita wajib mandi besar kita mempunyai hadas kecil, udah nggak usah wudhu. Ketika kita mandi, niat hadas besar terangkat juga hadas kecilnya, walaupun tidak ada tartip di situ. Kita mandinya mulai kaki seandainya, tidak mulai bagian atas, dari kaki dulu seandainya. Nawa itu luhus lahirovil hadasil akbar, kaki dulu, kemudian ke atas sampai semuanya terbasuh. Terangkat hadas besarnya juga terangkat hadas kecilnya. Lo tartipnya gimana ini wudhunya? Katanya mandi nggak cukup. Kalau menyelam cukup kecuali seperti ini Karena dia niat mengangkat hadas besar Walau ahdasa seandainya hadas Hadas kecil Dan dia junub Berarti dia punya dua hadas Adza'ahul ghuslu maka mencukupi bagi dia Al-guslu mandi anhuma Daripada hadas kecil dan hadas besar Biniyatihi dengan niat ghusul dengan niat mandi akan terangkat hadas kecil dan hadas besarnya. Bahkan di situ dikatakan gini, ada gambaran gini. Kalau dia mandi ya, nawaitu ghusl, nawaitu, nawaitu lughslil raf'il hadats. Dibasuh dia. Wajah, semuanya anggotanya dibasuh kecuali kaki. Kaki tidak dibasuh. Se Sebelum dia membasuh kaki, hadas kecil Kentut masalah Batal gak wuduknya? Batal wuduknya Batal wuduknya berarti dia wajib wuduk Nah ketika dia wuduk Dibasuk kaki dulu niat mengangkat hadas besar Nah itu wasul, akbar. Kan belum selesai kan maninya. Gak usah niat dia tetap Boleh Dibasuk kakinya niat mengangkat hadas besar Terangkat anggota uh, Terangkat kakinya tadi Hadas besarnya dan juga hadas kecilnya Lutus apa? Lutus basuh wajah Wajah, kak tangan, rambut Sudah selesai Luka kakinya sudah terangkat kok Tidak wajib tertib. Seandainya tangannya yang belum dibasu Mandi besar tangan itu tidak dibasu Kemudian batal Hadas kecil dia kentut. Ya apa ini? Kemudian dia sebelum wudu basuh tangannya Niat mengangkat hadas besar Setelah itu wudu Basuh wajah Tangan tak dibasu, langsung dia basuh uh, ngusap rambut, kemudian kedua kaki. Cukup apa anda? Cukup. Karena hadas besar tidak ada tertib. Kemudian walayajibutayagunu <tip> umumilmai jamiludwi baliakfi qalabatudzhanbihi. Tidak wajib walayajibutayagun. Tidak wajib. Yakin maksudnya apa? Dalam mandi atau dalam wudu? Umumul mai, meratanya air jami al udwi ke seluruh anggota. Bal akan tetapi yakfi cukup ghalabatudh-dhan bihi mengalah apa? Sangat menyangka, maksudnya hampir yakin bihi dengan itu umumul mai. Jadi dia ketika wudhu atau ketika mandi, dah harus sampai yakin Diperiksa harus pakai mikroskop atau pakai apa? Nggak perlu. Us pokok dia menyangka ini sudah merata ya sudah merata. Cukup galapatutlon, nggak perlu sampai yakin untuk meratanya anggota wudhu atau ketika mandi besar. Nah, itu e, pembahasan masalah tertiap. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tertib indah syafi'i itu termasuk rukun daripada wudhu ya Tapi selain syafi'i itu sunnah Malik. Selain syafi'i itu hukumnya sunnah Dasarnya syafi'i tertib itu adalah wajib karena tadi itu tiba nabi belum pernah wudu enggak tertib. Hah? Nabi tidak pernah wudu tidak tertib. Demikian juga para sahabat. Kemudian juga diambil dari sabda Nabi ibda'u bima bada Allah bih. Ha, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Itu ketika Rasulullah ditanya Tentang para sahabat yang mau sa'i Kita mulai dari mana dulu ya Rasul Dari sofa atau dari marwah Maka Nabi menjawab Ibda'u bima badallahi mulailah Dengan apa yang Allah mulai Allah mulai marwah dulu atau sofa dulu <tuh> Sofa inna sofa Wal marwata misya'irillah Dan kalau sudah demikian Berarti Al-Ibrah dengan umum lafaz di la sebab nabi tidak menyatakan ibda ussayah bima bada itu berarti khusus sa'i tapi nabi menyatakan ibda u bima bada allah umum berarti semuanya kalau kita lihat ayatul wudu kita gumtu minus salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marfaq faamsahuu bi wujuhukum wa arjulakum ila Adapun yang berpendapat bahwa tertib itu adalah bukan termasuk rukun dan itu adalah sunnah pertama. Lafaz dalam Al-Qur'an di situ tidak ada karinah untuk tertib. Karena pakai wau. Fasyuru wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq famshuhu lakum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wau wau wau itu enggak harus tertib. Ja'a Zaidun wa Amrun Wa, fulanun Itu tidak berarti Z dulu yang datang Kemudian Amr kemudian Fulan Tidak Bisa kemungkinan Fulan lebih dulu Amr lebih dulu Z terakhir Kalau pakai Zaidun Fulanun Itu berarti Yufidut Tartib Itu berarti Yufidut Tartib Cuma Nabi melakukan tertib, itu berarti yaitu ala sunnah, ala istihbab itu menunjukkan bahwa tertib itu adalah sunnah. Malah kule hal, melaksanakan yang wajib indah syafi'i, melaksanakan yang sunnah gharus syafi'i, itu berarti khuruj daripada khilaf, daripada enggak tertib. Daripada enggak tertib. Nah. Kemudian masalah indiraj itu juga ada khilaf ya. Nah, masa indiraj itu juga ada ada khilaf. Naam, tapi yang mu'tamad indiraj itu ya. Sendal. Tadi diterangkan wudu itu indiraj terhadap mandi. Bagaimana kalau pada waktu mandi dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu seperti cebok di tengah-tengah mandi? Ini bisa membatalkan atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Memang di situ dikatakan bisa masuk kepada apa tadi kan sudah dibahas sebetulnya singgung kalau memang dia mandi kemudian dia dalam ketika tengah-tengah mandinya melaksanakan hal-hal yang membatalkan wuduk seperti memegang kemaluan, itu kan batal wuduknya. Ya syaratnya ketika dia memegang kemaluan, eh apa? Ketika dia apa mandi jangan sampai memegang kemaluan. Kalau memegang kemaluan, ia ya berarti batal wuduknya. Maka di situ ada sebetulnya masalah daging dan masalah daging goh itu daging nah, Masalah daging dan masalah daging itu daging itu. Ya, di antaranya situ dikatakan apa? Ketika kita sebelum mandi kita basuh kemaluan kita dulu dengan niat mengangkat hadas besar. Nah, tangan kita tidak batal masih angkat, kan? niat mengangkat hadas besar. Kita belum mulai wudu, tangan kita belum terbasuh. Kemudian setelah itu berarti kemaluan sudah terangkat, baru kita mulai nawaidul duaa kita niat wudu mengangkat hadas besar untuk tangan dan yang lainnya nawaitul husla kita niat mengangkat mandi jadi atau sudah niat kita kan ketika membasuh kemaluan kita sudah niat kita mulai nah, berarti situ ketika kita mandi anggota-anggota wudhu terbasuh dan disitu tidak wajib tertib kita atau kalau enggak pakai sarung tangan <laughs> udah lagi sarung tangan atau kemalonya disarung. <laughs> ya selasai sama aja kan. Itu enggak <laughs> <tuh>